Selamat pagi Pak Agung Ya, selamat pagi Silakan Pak Agung Ya, ya sebelum tahun、uh, 98 memang langkah ini pernah dilakukan Dan sudah cukup lama uh, Jadi Membagi、uh, distribusi arus lalu lintas menjadi、uh, Bisnis dan non-bisnis untuk t r u k t u r yang besar Memang juga tidak diperkenalkan melalui jalan-jalan itu Jadi memang sudah sangat lama Dan kemudian pada era pemerintahan Gus Dur Itu diubah Sehingga terjadi -ter p e r k e n a n k a n kembali masuk ke kota. Nah memang waktu itu terasa sekali sudah ada pro dan kontra. Dan sekarang memang、nah, kondisinya kebetulan secara, secara、uh, keseluruhan memang lalu lintasnya sudah menjadi sangat padat dengan banyaknya lalu lintas. Tapi itu salah satu ya, itu salah satu penyelesaian sebenarnya hal a l yang mungkin masih bisa diatur ya. Tetap harus dilakukan seperti p e m b e l a k u a n 301-an, kemudian rencana-rencana、uh, pembuatan. Uh, r a p i d transportation, kemudian itu monorel yang sudah、uh, nggak kerap begitu lama. Jadi semuanya harus dilakukan secara bersamaan, bukan itu segala-gala n y a satu-satunya cara. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung, Ibu Ida. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Bu. Ya saya sangat setuju ya. Apalagi mungkin、uh, di apa difokuskan ke jam-jam yang office hours ya,、uh, di mana jam、uh, kerjanya yang tinggi di pagi dan di sore hari gitu. dan CC ini pun sudah dilakukan di,、uh, apa, di daerah ya kenapa n g g a k di Jakarta juga seperti itu、gitu. Pak Santo selamat pagi selamat pagi Bu s i l a k a n Pak Santo saya sangat setuju Bu karena itu trus-trus itu selalu membuat macet saja Bu、jalanan. sebenarnya yang membuat macet itu truk-truk、uh, dan penumpang-penumpang umum itu yang berhenti sembarangan yang dibiarkan oleh polisi Terima kasih. Terima kasih, Pak Santo Pak Joni, selamat pagi Ini tel, ini, p e m e n t a h ini Dari dulu, dulu sultan itu kan Kenapa? Kan Surabaya aja bisa kok Serang gak boleh masuk k a m kota Sampai jam 10 Nanti kenderaan pribadi dulu Nanti t e r b e r s a itu, kan ada, ada, ada aturannya lah k a r e n pemerintah itu j a w n y a apa dulu kemarin itu Mereka juga punya hak kan gila itu, kan. Nah sekarang baru mulai-baru mulai Udah macet begini Makanya, sekarang dengerin dong o m o n g masyarakat itu, s o a masyarakat itu パンディ、a ーパゲーハロー、ソーパゲー、パンディ、パ a アサス、トゥ、ユスカリ、パンニ、カナ、パク、キタ、リアラ、ポティが、パンヤ、キタ、リア n パパンヤ、ポティ、キタ、リア、キタ、リア、キタ、リア、キタ、リア、キタ、リア、キタ、リア、キタ、リア、キタ、リア、キタ、リア、キタ、リア、キタ、リア、キタ、リア、キタ、リア、リア、キタ、リア、リア、リア、リア、リア、リア、リア、リア、リア、リア、リア、リア、リア、リリア、リア、リア、リア、リア、リア、リア、リア、リア、リア、リア、リア、リア、リア、ア、リ Kemudian juga jumlah truk dan、uh, anggota barang juga sudah di luar kapasitas yang bisa ditampung oleh Jakarta. Dan bahkan、uh, bisa ditampung oleh kota-kota、uh, patelis e k i t a r n y a Jadi saya rasa pembatasan jam itu muslah harus dilakukan, kalau tidak pasti akan terjadi suatu jam yang lebih luar biasa lagi. Uh, kemudian untuk kedepannya saya rasa mungkin、uh, traktor ini harus d i r e m a j a k a n y a yang sudah tua-tua itu yang, yang jalannya juga sudah nggak bisa cepat lagi harus diremajakan Mungkin begitu aja Terima kasih. Untuk untuk untuk pegar sorry untuk pergerakan barang yang dikantin keberatan saya rasa pergerakan manusia juga penting ya Nggak cuma pergerakan barang aja saya rasa pergerakan manusianya justru jauh lebih penting daripada barangnya Ya. Oke,、tewasi. terima kasih Terima kasih Pak Andi Pak Ardi, selamat pagi anda yang terakhir Pak Ardi Ya, selamat pagi s i l a k a n、uh, Tujuannya kan ingin membatasi kendaraan di jalan Memang yang gampang membatasi kendaraan berat Tetapi Kalau diganti oleh kendaraan pribadi Atau kendaraan yang lain Percuma aja Ntar m a c e t juga Jadi Uh, kurangilah kendaraan yang ada misalnya seperti belajar dari petangga kita Singapura dia benar-benar membatasi jumlah kendaraan yang ada di jalan harus dibatasi tahunnya dibatasi berdasarkan、uh, izinnya kalau n gak g ada license n gak bisa beli mobil jadi tujuan utama adalah batasi jalan karena, batasi kendaraan karena tidak bisa menambah jalan itu saja selamat siang Pak Awi iya Bu saya setuju tuh bu dengan peraturan itu bu tapi jangan terlalu malam ya dimulai tuh jam 9 kurang lebih. seperti di negara Jepang juga begitu bu、hmm. ditata mobil-mobil angkutan berat itu ditata jadi hari i t u berputar maram ada yang bekerja juga gitu bu ibu Evi lagi ya ya itu aja bu terima kasih baik terima kasih ibu Evi selamat siang siang bu komentar anda ibu Saya setuju ya dengan pendapatnya Kadim ya Karena saya pikir ya Kalau misalnya kita membatasi jam kerja daripada t e r k t e r itu Itu memang mengganggu sekali gitu loh Karena、uh, kita kan butuh uh, uh, untuk membangun gitu loh uh, uh, Jadi kalau misalnya、uh, harus distribusi barang pun akan terganggu gitu loh uh, uh, Jadi kalau sebaiknya bukan solusinya bukan membatasi uh, jam, jam uh, akutan berat、uh, Berat, gitu. Hmm. tetapi u bagaimana me mensiasati uh, jumlah uh, jumlah uh, mobil yang sudah cukup banyak tidak dibarengi dengan pertambahan、uh, jalan gitu Ibu baik terima kasih Ibu、uh -huh. e v i Bapak Adi selamat siang. selamat siang komentar Anda Pak Adi saya dari kemarin kok dengar Pemprov DKI kok bikin rencananya kok pengennya n g g a k keluar uang ya Hmm. kemarin rencananya、uh, jadwal berangkat kantor mau dirubah-rubah berangkat、uh, kantor sekarang mau jadwal berangkatnya terus-terus mau d i u b a h jadi saya akan pengen solusinya tidak keluar uang gitu saya rasa ini、uh, memacu tempros lebih kreatif untuk mendapatkan pendana gak mungkin、uh, uh, menyelesaikan kemacetan tanpa keluarkan dana、gitu. gak mungkin jadi lebih kreatif tempros DKI n、uh, selain dari p a j a k y a Eh, itu, ya, terima kasih Terima kasih, Bapak Ochan, selamat siang Yo, selamat siang Halo, Bapak Halo, ya、Bu. Ya, komentarnya, Pak Ya, komentar saya itu Bukannya truk yang dibataskan m e s t i n y a pelabuhan yang dipindah itu, Bu, ke luar kota Jadi, so solusinya kan Tidak macet lagi Di pelabuhan itu、hmm. Yang p e m a c e t a n j u g a gudang-gudangnya Kita bayarkan di dalam kota coba kalau dipindahkan gudang-gudangnya ke luar kota gitu, misalkan ke, ke pinggiran, ke Bekasi atau kemana, kan Jakarta bisa terbebas dari m a s c a t juga. Iya, terima kasih Pak Ochan, Bapak Susilo selamat siang. Selamat siang, Aa, itu sudah saya setuju dengan pendapat yang、uh, dari pemprov DKI untuk memperlakukan itu waktu itu pernah dicerita apa pernah ada. problem seperti itu, itu manajemen lalu lintas memang harus begitu, jadi kami setuju, lalu untuk soal kadin itu, itu masalah soal distribusi aja, itu bisa diatur、hmm. lalu, ke depannya infrastrukturnya harus dibenahi lagi, baru bisa ada perbaikan nah, untuk sementara waktu itu ya kan, yang kendaraan berat itu memang harus dilakukan seperti itu itu、hmm. aja pendapat saya baik, terima kasih Pak Susilo, Bapak Leo, selamat siang Selamat siang Ibu. Komentar anda? Komentar saya sih, Bapak Ali selamat siang. Ya selamat siang.、Uh, saya sangat mendukung ya. Itu truk memang kalau diperhatikan, kalau kita jalan di tol, kenapa di tol macet? Ya, karena truk sekarang itu lari ya tol. Ya, dulu itu ada aturan truk hanya boleh di sebelah kiri.、Uh -huh. Truk bus ada di sebelah kiri. Tapi karena tidak ada yang kontrol. terus itu melancang juga ke kanan ke kanan ke tengah k e s e l u r u a n y a sehingga terlambat karena terus tidak bisa lari cepat sehingga paling bagus adalah dibatasi jamnya paling tidak terus itu jam delapan sampai jam enam pagi、hmm. jam delapan malam sampai jam enam pagi itu sangat bagus agar ada tadi yang bicara bahwa aturan-aturan jam kantor itu sangat mendukung karena di negara-negara luar itu sudah dijalankan Di Kuala Lumpur itu dijalankan praktek-praktek itu. Nggak bisa urusan dana, memang harus keluar dana semua juga. Tapi kalau tidak ada gebrakan-gebrakan itu, tidak bisa jalan. Harus punya keberanian, gubernur untuk mengambil t i n d a k a n Biarkan anjing menggonggong, tapi perlu keputusan yang tegas. Baik, terima kasih Pak Ali. Bapak Agus, selamat siang Pak Agus. Selamat siang. Silahkan komentar Anda. Saya memberikan opini untuk itu. Saya setuju untuk pembatasan、uh, jam trek trek besar karena ini merupakan solusi ya bagi para pekerja tidak menimbulkan kemacetan dan bagi para bisnis juga saya pikir ini i, i, i, i, i, tidak ada kemacetan kalau mereka melakukan ini dari malam untuk distribusi pun sedikitnya ada masalah.、Hmm. Jadi sebenarnya ini solusi yang baik untuk para.、Uh, dan juga mobil-mobil yang hari-hari kerja ya t e r a k h i itu aja karena memang di luar negeri juga sudah dibatasi baik halo selamat siang Pak Herman ya selamat siang silakan Pak ya saya sangat sependapat sekali ya karena memang、eh, salah satu akibat daripada kemacetan di Jakarta adalah hilir mudiknya kendaraan-kendaraan besar pada jalan-jalan tertentu pada jam-jam tertentu yang mana gerakan mereka yang l a m b a t ya Belum lagi, kita sama-sama Sama-sama sangat mengalami Berapa kali Truk-truk itu mengalami masalah Di、uh, interchange t o m a c h Kita sama-sama tahu Mereka terjungka Mereka patah as dan sebagainya Cuma satu hal yang saya juga mau himbau Kepada pemerintah Memang ini era demokrasi, era reformasi Tidak ada satupun keputusan Itu yang baik bagi semua Jadi kita harus berani dengan tegas Mengambil satu keputusan Jadi kalau kita mau dengar kanan, dengar kiri, dengar depan, dengar belakang, kita nggak akan melakukan apa-apa. Nah, tapi akibatnya juga dirasakan oleh semuanya. Justru dengan kebijakan itu,、eh, t r u k t r u k itu juga lancar pada jam yang ditentukan. Kendaraan lain juga lancar pada jam di mana mereka tidak berkeluar. Demikian pendapat saya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Herman. Pak Bobi, silakan. Ya, selamat siang. s i a k a silakan Pak. Saya sangat setuju seribu persen itu pendapatnya. Jadi pemerintah DKI Jaya, Pak Pojibowo sebagai gubernur, n y a itu harus tegas, berani membuat keputusan-keputusan yang memang agak kontroversial. Tapi itu sangat bermanfaat buat kelancaran, terutama di jalan tol. Itu tetap yang tadi seperti Bapak pertama bilang itu sangat betul. It, tidak laik jalan tapi tetap dipaksakan. Dan itu mengganggu sekali untuk rush hour. Tapi tetap mesti ada... alternatif lain dimana kita juga pikirkan public transportation itu harus jalan itu aja mungkin harus dikembangkan tapi tetap saya setuju sekali itu jam-jam untuk part-part itu harus dibatasi terima kasih ya terima kasih Pak Bobi, Pak Ramli s i l a k a n ya selamat siang Pak siang s i l a k a n Pak、uh, saya kurang setuju ya、uh, cara itu sangat、uh, konyong sekali kalau menurut saya karena itu akan menghancurkan、uh, pertumbuhan ekonomi kita a kita lihat y kita kan Perlu perhatikan distribusi barang Jadi kalau dibikin pelaturan seperti ini, Maka distribusi barang itu akan m a t i semua Mungkin ada u s u l a n saya yang seperti dilakukan oleh negara tetangga kita di Singapura Kalau untuk kiriman barang yang sifatnya ke supermarket misalnya ya Itu yang gede-gede itu Pakai t r u k yang besar-besar itu Itu dilakukan pada malam hari Mungkin itu bisa d i s t i r a p k a n tapi kalau untuk yang ke ritel-ritel, ke toko itu tidak bisa dilakukan seperti itu. Maksudnya kalau dibatasin、uh, j a l a n y a nggak boleh lewat ini dan itu, saya kira ini pertumbuhan ekonomi kita akan terganggu. Nah ini bertolak belakang dengan、uh, apa, target pertumbuhan yang diuskanakan oleh pemerintah. Ini gubernur sama pemerintah nggak pernah m e n i n g g a l simpul n Jadi saya lihat ini problem nih. Saya, saya sendiri u s a h saya nggak t u j u pak. Itu caranya konyol pak. Terima kasih pak. Iya, Pak Edison silakan. Selamat siang Mas. Ya s i l a n silakan. Ya kalau tidak ada rotan, akar pun berguna. Jadi kalau Fauzi Boe me membuat seperti itu keputusan, ya lumayanlah. Sebenarnya itu hanya ada ranking kelima dari beberapa yang harus dilakukan. Ya begitulah. Seperti analoginya、uh, PLN, buru-buru naikkan、uh, listrik. sudahlah,、oh um mem um ah sud ah, memang jadi j a d i p e j a b a こ m e m a n す。enak di republik i する Dia s u ま a h berlindung k a r e n a s u が a h masuk partai juga. t e r i ことが a s ま h Ya terima kasih Pak Edison Satu penelpon terakhir dari Pak Andrian s i l a k a n Pak Iya、yes, saya ini sekarang lagi mengalami ini macet di jalan tol Karena mobil-mobil besar ya Sebenarnya yang pendapat bapak pertama itu betul sekali gitu Jadi、uh, yang terpenting itu sebenarnya pengawasan dari di sub juga Karena rata-rata truk yang bikin macet itu Gak bisa jalan lebih dari 60 km per jam gitu Sedangkan 60 km per jam itu kan、uh, kecepatan minimum ya di jalan tol Jadi rasanya、uh, selamat ...enforcer-nya itu tidak bisa bekerja optimal, ya... k e p a c a t a n akan terus terjadi, gitu aja, n i h n a h Tony, selamat so sore. Selamat sore. Silahkan, Pak Tony, ya. Ya, itu bener banget ya. Tapi mendingan diatur jamnya, j a n g a n rata h o u r Mungkin dari jam 10 sampai jam 2 boleh. Dia masuk tol atau masuk dalam kota, gitu loh. Itu juga d i b a t a s i n kontainer-kontainer jangan. Sekarang, yuk lihat itu, kalau di, di marka di natal a g i ...jeblos itu. Gila, itu sunter sama kelapa gading. マーティーヨーサー。 パンダ おはああ、トゥバルクスボー、トゥサドゥ、サドゥ、トゥボタイアンドゥバルクス、ヤンサー、マイネスビルのガララレンス、ジャラン、アフィニッシュピリア、サラビサー、ジャラン、ジャラン、ジャラン、ジャラン、ジャラン、ジャラン、ジャラン、ジャラン、ジャラン、ジャラン、ジャラン、ジャラン、ジャラン、ジャラン、ジャラン、ジャラン、ジャラン、ジャラン、ジャラン、ジャラン、ジャラン、ジャラン、ジャラン、ジャラン、ジャラン、ジャラン、ジラン、ジラン、ジラン、ジラン、ジラン、ジラン、ジラン、ジラン、ジラン、ジラン、ジラン、ジラン、ジラン、ジラン、ジラン、ジラン、ジラン、ジラン、ジラン、ジラン、 Selamat sore Pak Andre. Ya Mas Yos.、Uh, e l a m a t Pak, Pak Andre. Uh, uh, itu sih memang bagus ya、uh, container, mungkin kontainer yang, yang sampai tonan gitu yang y a n a k boleh meninggalkan s、so, e a r a r i a p a k u m e a l sepertinya dia cuma membawa sayuran atau motor yang ya a t a u membeli itu. itu, itu よくあるよ。 私はあなたがトップに行くことができたらあなたがトップに行くことができたらあ a たが a ップに行くこ a ができたらあなたがトップに行くことができたらあなたがトップに行くことができたあなたがトップに行くことができたあなたがトップに行くことができたあなたがトップに行くことができたあなたがトップに行くことができたあなたがトップに行くことができたあなたがトップに行くことができたあなたがトップに行くことができたあなたがトップに行くことができたあなたがトップに行くことができたあなたがトップに行くことができたあなたが バイオファン